Assalamualaikum, Sudarlun. Berita pagi edisi hari ini, Rabu 7 Juni 2017, dibacakan Ardiansyah. Gubernur minta percepat proyek jembatan Krungtingkem. Kebocoran minyak milik terfamina ganggun layan Krungraya. Pemuda sawang tewas di gilastret. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFN. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lawsert 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimbabase 90,1 FM Noxumami. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom 6D Dalun Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah meminta Satker Jalan Nasional 1 Aceh yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kembali Jembatan Kerung Tingkem Kutablang Kabupaten Biran untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Zaini Abdullah mengatakan hampir setiap hari masyarakat yang berada di jalur alternatif mempertanyakan kapan pembangunan Jembatan Kerung Tingkem yang terletak di ruas Jalan Nasional tersebut kembali dibangun. Mereka sudah tidak tahan dengan debu jalan dan harus mengeluarkan dana Rp5.000 untuk satu kali penyeberangan menggunakan rakit. Gubernur mengingatkan kepada Kasatker dan Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Nasional Wilayah Satu Aceh untuk terus memilih rute jalan alternatif Jembatan Kerung dengan baik karena tiga minggu lagi sudah masuk kegiatan angkutan lebaran di mana aktivitas dan volume kendaraan meningkat lima kali lipat dari kondisi normal. Jalun kebocoran minyak di perairan Krung Raya telah menyebabkan tercemarnya lingkungan dan mengganggu aktivitas nelayan. Minyak yang tumpah ke laut berasal dari bocornya jaringan pipa milik PT Pertamina yang berlokasi di Gampung Menasa Mon Raya, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Gesi Gampung Menasa Mon Sofyan mengatakan minyak yang mencemari perairan wilayah itu berasal dari bocornya pipa yang menghubungkan kapal ke tangki minyak terminal atau BBM di depot Pertamina Krung Raya. Sehingga setiap kali tanker merapar untuk menyuplai minyak ke tangki, laut wilayah tersebut langsung dipenuhi tumpahan minyak. Akibatnya tumpahan ini mencemari lingkungan laut di kawasan kerung raya hingga menyebabkan banyaknya ikan yang mati. Serta mengganggu aktivitas nelayan, terutama nelayan yang menggunakan sistem pancing dan pukat darat. Tumpahan minyak baru hilang setelah dua hari. Menurut Gesi, kondisi ini sudah berlangsung sejak setahun terakhir walaupun pihak Pertamina telah pernah memperbaiki pipa yang bocor. Namun tidak lama kemudian minyak kembali tumpah ke perairan. Maka itu Gesi meminta pihak Pertamina segera mengatasi masalah tersebut agar nelayan lancar dalam beraktivitas dan tidak merusak lingkungan. Darlun Junaidi, 34 tahun, warga desa Luludrin, kecamatan Sawang, Aceh Utara, Senin kemarin tewas setelah digilas dam truk di jalan kawasan desa Gle Dagang, kecamatan yang sama. Setelah menggilas pemuda tersebut, truk yang belum diketahui identitas sopirnya langsung tancap gas alias kabur. Kini truk tersebut dalam pengejaran petugas atlantas Polres Loks Informasi yang dihimpun kejadian berawal ketika truk melaju dari arah Sawang menuju jalan Medan Banda Aceh. Sampai di lokasi, tiba-tiba truk menabrak Junaidi yang mengendarai sepeda motor Supra X125 dari arah berlawanan. Akibatnya sepeda motor yang dikendarai korban terpelanting ke samping, Diduga korban tergilas bantrek sehingga tewas di lokasi dengan kondisi mengenaskan. Usai tabrakan, truk langsung kabur. Kapolsek Sawang Ibtu Muhammad Ridwan mengatakan setelah mendapat laporan tersebut, petugas langsung ke lokasi melakukan proses penyelidikan. Sementara jenazah korban dibawa ke Sawang untuk divisum. Saat ini polisi terus mencari informasi tentang identitas sopir truk yang kabur setelah tabrakan tersebut. Sudah luar polemik mutasi 33 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintahan Aceh yang menuai kontroversi berkepanjangan dan menguras energi akhirnya usai sudah. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo telah mengeluarkan surat yang mensahkan mutasi ala Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah yang dilakukan pada 10 Maret 2017. Ternyata surat yang mensahkan mutasi ala Dr. Zaini, panggilan akrab Zaini Abdullah telah dikeluarkan pada 24 Mei lalu. Tetapi Gubernur Aceh baru menerima surat tersebut pada Senin 5 Juni kemarin. Kepala Biroh Hukum SEDDA Aceh, Adrian menyatakan ada dua poin penting yang disampaikan Mendagri melalui suratnya. Salah satunya, Kementerian Dalam Negeri menyetujui penataan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintahan Aceh yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur Aceh tertanggal 10 Maret 2017. Mendagri melalui suratnya menegaskan kebijakan Zaini melakukan mutasi dari Undang-Undang nomor 11-2006 tentang pemerintahan Aceh sudah sah dengan adanya surat ini maka tidak ada lagi persoalan bagi pejabat baru termasuk dalam pengelolaan anggaran ia berharap pejabat baru bisa bekerja maksimal hingga berakhirnya masa jabatan Gubernur Zaini Abdullah dan wakil Gubernur Muzakir Manap pada 25 Juni 2017 Anda sedang mendengarkan berita utama serrang di Darlun Polres Langkat, Sumatera Utara menjaring dua penumpang bus rute Aceh Medan karena kedapatan membawa 54 kg ganja selasa pagi. Kasus ini masih terus diselusuri untuk mengungkap jaringan yang terlibat. Kedua tersangka yaitu Mirza, 20 tahun, warga muara Muarabatu, Aceh Utara, dan Curmutia, 35 tahun, asal Pangkalan, Kuras, Palalawan, Riau, diamankan dalam razia di depan pos lantas Kuala Begumit Langkat. Awalnya polisi menangkap Mirza dari dalam bus Putra Pelangi BL7546AA pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Dari tas pria ini disita 30 bal ganja. Selang 30 menit kemudian giliran curmutia yang diamankan dari bus Simpati Star Daun ganja kering sebanyak 24 bal ditemukan dari sebuah koper. Kasubit Pit Humas Polda Sumatera Utara KBP MP Nainggolan mengatakan kedua tersangka langsung digiring ke Polres Langkat untuk diperisa intensif. Sejauh ini polisi tidak menemukan keterkaitan kedua tersangka sehingga disimpulkan keduanya tergabung dalam sindikat berbeda. Garlon sebanyak tiga unit rumah milik Heri yang dikontra oleh Taufik dan milik Firman yang berlokasi di ruas jalan Keperawatan Desa Suari, Bem Labu, Barat Selasa kemarin, pukul 11.20 waktu Indonesia Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Penyebab kebakaran tiga rumah warga tersebut kini masih diselidiki pihak kepolisian. Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian mengatakan musibah kebakaran terjadi lantaran konslet arus listrik. Diduga ada kabel yang terbakar sehingga memicu terjadinya kebakaran. Versi lain musibah kebakaran terjadi karena adanya anak-anak yang bermain api di dekat bensin yang dicual di kios milik Taufik sehingga api menyambar bensin yang terpajang di kios tersebut dan memicu kebakaran. Sebanyak 4 unit armada pemadam milik BP BDLC Barat ikut dilibatkan dalam upaya pemadaman sekuat pemadaman berhasil melokalisir sekaligus menjinakkan amukan api. Harta benda milik Taufik ikut musnah dalam musibah ini, termasuk dua unit sepeda motor yang terparkir di dalam serta di teras rumah. Sedangkan dua rumah milik Firman hanya sempat terbakar di bagian sisi bangunan. Dalun anggota wilayatul hisbah kota Banda Aceh menggerebek sebuah kedai yang menjual nasi di jalan AMD Gampung Lamdom, Kecamatan Lumbata, Banda Aceh, Selasa Siang. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dua orang yang terdiri atas penjual dan pembeli serta barang bukti nasi bungkus diamankan petugas. Petugas melakukan tangkap tangan terhadap pembeli dan penjual nasi yang bertransaksi di dalam kedai. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan keluarga penjual yang keberatan atas penggerebekan itu. Kemudian penjual dan pembeli tersebut dibawa ke Maposek Lung Bata. Kasih penegakan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam Sarpol PPWH Banda Aceh FND al mengatakan petugas mengamankan penjualnya atas nama MS 60 tahun dan SM 30 tahun warga Darul Kamal, Aceh Besar, serta menyita barang bukti 10 bungkus nasi yang dimasukkan di dalam tas ransel. FND menambahkan MS sudah pernah ditangkap dan dibina oleh WH pada Ramadan tahun lalu karena kasus yang sama, yaitu kedapatan menjual nasi saat siang hari. Bahkan Ramadan tahun lalu ia dua kali ditangkap, Karena itu kedua pelaku dijerat dengan kanun nomor 11-2002 tentang akidah, ibadah, dan siar Islam. Dari Newsroom Terambi Tanjung Permaiskian, berita pagi di Serabu 7 Juni 2017. Berita siang Terambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.